Huh? huh? <laughs> Kemarin Nusa bilang kita mau bikin video viral Hmm, viral apaan sih? Rara gak tau Nusa bilang Cari aja di internet getik viral, nah dapat. Oh, viral itu kayak virus, pasti penyakit dong. Kak, lagi ngapain sih? Emang bisa maki laptop? Ah. Sekarang, sekarang ngerti viral. Kalau mau bikin video viral. Lusa harus sakit dulu. Enggak ah. kayak gitu juga kali. Heh. Mira, lihat. Masuk kayak <tuk> apa? Ini masuk video viral tuh kayak gini. Oh. Iya, kita bikin joget challenge yuk. Atau nusa lempar uang ke celengan nanti Ra bilang masuk Nusa Hadah. Harus bikin yang bermanfaat dong Ra. Dan fenomena banjir di Indonesia Aduh. Masih aja ada orang buang sampah di kali. Ini kan jadi banjir Berikut kalau gini liputannya. Hmm. Sampah yang tidak dikelola dengan baik hmm? akan menjadi pemicu banjir. Untuk itu, diperlukan gerakan untuk menyadarkan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Hmm. Hmm. Selesai! Oke! Okay. Nusa, Rara, coba lihat deh! Video yang kemarin kita buat, viral! Banyak yang nonton! Alhamdulillah! Benera! Banyak yang nonton! Makasih Uma, udah bantu bikin videonya! Assalamualaikum, Assalamualaikum sama Nusantara. Nusantara! Itu tadi, video viral kita! Mana Seru kan? Lusa, Rara, dan Naanta aja peduli dengan kebersihan kota. Yuk, teman-teman di seluruh Nusantara. Kita juga harus peduli dengan kebersihan kota kita. Ya, betul. Kayak teman-teman kita ini. Wah, Lil. Mana lagi nih, Lil? Wah, ini nih. Ada nih. Nah, gini kan jadi bersih Eh, ada hadisnya loh ben hier. Ik jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ik ben hier. Ik nih, buang dulu nih. Wah, kayaknya di sana masih ada tuh sampahnya. Wah, dekat rumah ben satu. Sekalian mampir yuk. Siap. Gimana? Seru gak? Pastinya. Allah itu maha suci. Dia maha mulia menyukai keindahan. Maka bersihkanlah lingkunganmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.